Di dalam sebuah hadis telah disebutkan bahwasanya apabila Allah hendak mencabut ruh seorang hamba-hambanya, maka datanglah malaikat Israel kepada seorang hamba yang mukmin dari bagian mulutnya untuk mencabut ruhnya. Maka keluarlah ucapan dari mulut tersebut, Wahai malaikat Israel, bukan jalanmu untuk mencabut ruh dari jalan ini. Karena mulut ini telah aku pergunakan untuk mengingat asma-asma Allah. Lalu kembalilah malaikat Israel datang dari arah tangannya. Lalu tangan itu seraya berkata, Bukan jalanmu wahai malaikat Israel untuk mencabut dari jalan ini. Karena sesungguhnya ia telah sering aku pergunakan untuk bersedekah, mengasihi anak-anak yatim, menulis ilmu-ilmu agama dan untuk memerangi orang-orang kafir. Selanjutnya malaikat Israel datang dari arah kakinya, lalu kedua kaki itu seraya berkata, bukan jalanmu wahai malaikat Israel untuk mencabut dari jalan ini, karena sesungguhnya ia aku pergunakan berjalan untuk salat berjamaah, salat Jumat. Salat-salat hari raya dan tempat-tempat pengkajian ilmu. Selanjutnya malaikat Israel datang dari arah telinganya. Lal kedua telinga itu seraya berkata, Bukan jalanmu wahai malaikat Israel untuk mencabut dari jalan ini, karena ia telah aku pergunakan untuk mendengarkan bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, azan dan zikir-zikir. Selanjutnya Malaikat Israel datang dari arah kedua matanya. Lalu kedua mata itu berkata, Bukan jalanmu wahai Malaikat Israel untuk mencabut dari jalan ini, karena sesungguhnya ia telah aku pergunakan untuk melihat orang-orang yang soleh. Maka kembalilah Malaikat Israel kepada Allah dan mengadukan hal tersebut seraya berkata, Wahai Tuhanku, Sesungguhnya hambamu telah berkata demikian, dan demikian. Kemudian Allah berfirman, Wahai Malaikat Israel, gantunglah namaku sehingga ruh itu keluar. Kemudian Malaikat Israel mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, yaitu menuliskan di atas telapak tangannya nama Allah. Kemudian malaikat Israel datang kepada hamba tersebut, lalu diperlihatkannya tanda atau bukti itu kepada ruh hamba yang mukmin itu. Maka keluarlah ruh itu lantaran melihat nama Allah, dan hilanglah rasa sakit dan kepedihan sakaratul maut hamba tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 22. Artinya Maka barang siapa yang hatinya telah dibukakan untuk menerima agama Allah, Islam, maka ia telah berjalan di atas hidayah dari Allah. Dan apakah tidak hilang atas mereka, adanya suatu siksa dan perkara yang menyulitkan di hari kiamat nanti. Di dalam sebuah hadis telah disebutkan, bahawa sesungguhnya ada lima hal adalah racun yang mematikan. Dan ada lima hal yang lain adalah penangkalnya.